Mitra bisnis, perusahaan Rusia menandatangani MOU dengan Pemprov Kalimantan Timur untuk membangun rel kereta api yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan nilai investasi 2,4 miliar dolar Amerika. Namun Pemprov Kalimantan Tengah menolak ada pembangunan rel di wilayahnya karena dikhawatirkan akan merusak hutan lindung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Pak Taufik, apa komentar Anda? Ya mungkin masing-masing pihak kan sudah berhitung ya, berapa potensi batu bara. Ini kan batu bara yang diangkut misalnya. Nah, jadi terkait dengan hutan lindung, saya kira kalau kereta api memang berbeda dengan angkutan darat ya lainnya gitu ya. Dia relatif hanya sedikit menggunakan trek gitu. Jaringan perkeretaapian kan hanya sedikit membutuhkan lahan gitu loh. Dan juga biasanya jalur-jalur yang dilewati itu Tidak ada ikutan dalam arti pengembangan ekonomi di katakanlah lautan lindung itu. Jalan raya yang dia setiap saat bisa berhenti, menaikkan penumpang di setiap tempat, menaikkan apa, kemudian merusak jalan, dan seterusnya. Gitu. Kalau kereta api memang sudah dikenal dengan bersahabat dengan lingkungan kereta api itu termasuk katakanlah polusinya dan seterusnya itu memang dibanding jalan raya ya jauh lah. Saya kira mungkin ada alasan-alasan lain di balik itu gitu yang kita nggak tahu. Dan ingat kereta api di Rusia itu termasuk kereta api nomor 2 terbesar di dunia ya setelah Amerika Serikat gitu. Amerika Serikat itu kan sekitar 250.000 kilometer panjang treknya itu. Rusia ya sekitar 200an ribu lah karena dia ada Transiberia itu loh. Nah, itu jadi Menurut saya ini kesempatan baik, gitu, rasa saat kereta api dunia masuk ke sini. Dan menurut saya ini mungkin salah satu provinsi tadi itu yang menolak itu belum memahami saja seperti apa sebetulnya perkereta apian. Nanti setelah memahami bahwa perkereta ini moda transportasi yang khususnya untuk angkut batu bara, untuk apa, barang itu luar biasa, gitu loh, karena... Satu kali jaringan rangkaian lokomotif jalan itu bisa sampai 60 gerbong itu. Nah itu yang kalau satu gerbong 50 ton, nah 60 kali ini sudah 3.000 ton sekali angkut. Itu satu kali rangkaian kereta api jalan. Nah kalau terus ngangkut 3.000 ton, itu berapa ratus truk itu rusak jalan itu. Kotor itu nanti di daerah Kalimantan ya. Jadi di situ harus diberi pemahaman. Nah ini tugasnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan itu untuk memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah. Nah ini kemudian kemungkinan penolakan ini karena kekurang pahaman, Dipikirnya seperti jalan raya saja gitu loh. Tadi alasannya utara lindung kan. Nah ya itu, jadi harus diberi pemahaman lah. Mereka kan nggak ngerti kereta api yang sana nggak ada datang. Oh. Nah, Kalimantan Tengah itu gubernurnya Teras Narang kan. Lalu kan dia sudah pernah dulu mau ada mau masuk Korea segala macam. Kan justru pernah membuat kajian segala itu yang di apa? Gubernur Teras Narang itu di situ kenapa sekarang menolak? Ya agak aneh ini kan justru dia yang selama ini paling aktif. Itu menurut saya paling aktif itu justru menghadirkan kereta api. Kenapa menolak? Nah sekarang coba aja melihat tan lindung dan sebagainya. Nah coba datang sekarang ke Sumatera Selatan sana. Coba dilihat itu dari Tanjung Enim sampai ke Tarahan Lampung. Sekitar 400 km itu. Itu lihat mengganggu lingkungan nggak di sana gitu loh. Nah saya nggak, saya terus terang tidak begitu paham tentang undang-undang konservasi alam dan seterusnya. Saya nggak tahu mungkin ada pasal yang melarang itu. Saya nggak tahu tapi kalau panjang yang saya lihat di Sumatera Selatan saya berkali-kali ke sana relatif tidak ada masalah itu bagi jalan yang dilewati maupun bagi penduduk sekitar itu. asal memberi manfaat bagi masyarakat sekitar itu. jadi ini peluang bagus betulnya bagi masyarakat yang ada di situ kan apalagi di situ kan kandungan batu barangnya amat tinggi nah, kalau ndak sekarang diangkut tuh kapan lagi gitu kok ada investor lah investor situ itu udah belasan tahun itu kita dengar tapi ndak ada yang konkret membawa uang gitu loh Ya, hanya sekedar cerita-cerita, oh ini akan masuk Korea atau yang lain-lain, hanya sebatas itu. Tapi yang konkret itu, sampai sudah ada MUU, saya kira, ya ini berarti Rusia ini udah serius sekali, gitu kan. Ya, coba, saya kira dikirkan sekretapian yang punya hitung-hitungan detil, punya pemahaman yang lebih tentang peretapian itu, bisa memberikan pembinaan lah pada tempat itu. Itulah memang tugas mereka, gitu. Demikian Direktur Indonesia Railway Watch, Taufik Hidayat. Saya Wendy Lim.